Assalamualaikum Siddharalun Berita pagi edisi hari ini Kamis 1 Maret 2018 Dibacakan Putra Nasution KKR minta warga hentikan Penggalian jenazah korban konflik Guru honorer Demo kantor gubernur Dibuka Pendaftaran calon anggota tim independen Dengarkan juga berita lainnya Yang telah dirangkum oleh tim newsroom Serambi FM Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Blok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sideralun, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, meminta warga di Dusun Lo Yu, Kecamatan Sawang, Aceh Utara untuk menghentikan penggalian dan pemindahan kerangka manusia yang diduga korban konflik. Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi, mengatakan tindakan tersebut akan menghambat pengumpulan informasi pelanggaran HAM yang sedang dilakukan oleh KKR dan lembaga penegak HAM lainnya. Penggalian yang dilakukan tanpa prosedur, keahlian, dan perlengkapan yang tepat akan merusak bukti-bukti yang justru sangat dibutuhkan untuk pengungkapan kebenaran. Afridal meminta keluarga korban dan masyarakat luas untuk bersabar, sampai pihaknya melakukan penggalian sendiri dengan melibatkan ahli forensik. Afridal juga meminta masyarakat untuk tidak membongkar apabila menemukan lokasi yang diduga tempat penguburan korban konflik dan pelanggaran HAM Aceh. Afridal mengatakan saat ini sudah ada staf KKR di lapangan untuk memantau dan mengumpulkan informasi tentang penggalian itu. Cideralun Sejumlah guru honorer dari seluruh Aceh melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Aceh kemarin. Para guru honorer itu menuntut agar pemerintah mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil. Seratusan guru honorer K2 awalnya akan berorasi di depan kantor Gubernur Aceh Saat melakukan aksi itu, sebagian dari guru honorer turut membawa serta anaknya yang masih balita. Koordinator aksi, Cut Aklima Hamid, seusai demo mengatakan, ada dua tuntutan yang disampaikan dalam aksi itu. Pertama, persoalan guru honorer K2 yang telah lulus Panselnas 2013, namun belum diberikan NIP dan belum pula di-SK-kan. Kedua, para guru honorer K2 yang belum terdaftar agar segera diverifikasi ulang tanpa tes lagi. Dalam pertemuan dengan delegasi guru honorer, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf berjanji akan berupaya menyampaikan langsung aspirasi para guru honorer kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sederalun, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Kini, membuka pendaftaran untuk calon anggota tim independen penjaringan dan penjaringan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh masa jabatan 2018-2023. Pendaftaran dibuka 2 hingga 15 Maret dan berkas dapat diantar langsung ke Sekretariat Panitia di Jalan Tengku Abu Lam U nomor 7 Kota Banda Aceh. Ketua Pansel M. Ali mengatakan, Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, DPRK Banda Aceh melalui Pansel Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh membuka pendaftaran untuk menjadi calon anggota tim independen, penjaringan, dan penyaringan calon anggota KIP Kota Banda Aceh masa jabatan 2018-2023. Perekrutan calon anggota tim yaitu dari unsur akademisi, LSM, serta unsur perempuan. Sedangkan di antara persyaratan yang ditentukan antara lain, warga negara Indonesia dan berdomisili di kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan KTP serta berusia paling rendah 30 tahun saat mendaftar. Berpendidikan paling rendah S1 atau sederajat dan ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Dan juga harus dilengkapi surat keterangan sehat dari rumah sakit. Selain itu, calon peserta juga harus membuat surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan BUMN-BUMD selama menjadi anggota tim independen. Sederalun, kuota haji untuk Indonesia serta Provinsi Aceh untuk tahun 2018 tidak ada perubahan dari tahun lalu. Artinya, jumlah kuota haji secara nasional masih sama dengan tahun 2017. Hal itu dikemukakan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Seyfudin usai meresmikan Gedung Baru Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih, Takengon. Menurut Lukman, secara keseluruhan termasuk Provinsi Aceh, jumlah kuota haji masih tetap sama dengan tahun 2017. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, jumlah kuota haji tahun 2017 secara nasional sebanyak 221.000 ribu jamaah. Sedangkan kuota untuk Provinsi Aceh sebanyak 4.359, ditambah dengan kuota petugas haji daerah sebanyak 34 orang, sehingga total kuota haji Aceh tahun 2017 sebanyak 4.393 orang. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi BFM. Seder Alun, Pengusaha asal Malaysia, Mr. Eng, bersama juru bicara Tuan Haji Amir, serta Rombongan, kemarin melirik investasi di Kabupaten Pidi pada sektor perikanan. Minat investasi pada sektor perikanan itu ditandai dengan pertemuan kedua belah pihak di Ruang Kerja Wakil Bupati Pidi, Fadrullah TM Daud. Di Pidi, ada enam kecamatan yang berada di pesisir dengan memiliki potensi perikanan besar untuk dapat dikembangkan usaha pada sektor perikanan maka dengan adanya upaya kerjasama investor dari negara jiran, maka dengan adanya upaya kerjasama investor dari negara jiran Malaysia ini, jika terwujud, maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Sederalun, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidi menuntut keenam terdakwa masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Pidi kemarin. Tuntutan tersebut, Dibacakan dua JPU Yuda dan Takdir di depan majelis hakim. Jaksa penuntut umum Kejari Pidi Yuda mengatakan, keenam terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tambang emas tanpa izin di kawasan Gempang. Juga aktivitas penambangan emas ilegal melanggar Undang-Undang tahun 2019 nomor 4 tentang mineral. Keenam terdakwa yang dituntut 2 tahun 6 bulan penjara adalah Fadli bin Abdullah Warga Gampong Blangdot, Kecamatan Tangse. Kemudian Zulfahnur bin Abdullah, Munawir bin Anwar, dan T. Bustami bin T. Jamaluddin. Selanjutnya Muhammad Handoko dan Umar bin Muhammad. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian Berita Pagi edisi kami 1 Maret 2018. Berita siang Serambia FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Follow juga Twitter kami at Serambia FM.